Oh I'm Wow. Aceh mana suaranya? Aceh mana semangatnya? Sebentar sekarang tu Foul Aceh! Luar wow. biasa! Foul yeah. mendapatkan standing offensive dari semua juri! Yeah. Wow, wow, wow. Ada, ada. wow. Ini sepertinya sudah tidak dilakukan lagi. Jenis sepertinya lalu. Paul akan mendapatkan lima biru dari Dewan Juri. Tampaknya, tampaknya Uhuma. seperti itu. Okay. Dan semangat Paul juga terasa juga karena pendukungnya semangat. Keren, banget ya. Wow, ini. Ayo semangatnya cek. Pelatih. penampilan Paul selain mendapatkan semua seniopresen dari dewan juri ada ibu Pak Bu, Bupati hadir, iya Ibu malam hari ini terima kasih ya, ya. Bu. Iya ada kepala kasih, ya. bapak kepala dinas juga hadir, Pak. Hari wisata bener meriah, Oke okay. <laughs> terima, terima kasih. kasih. Mudah-mudahan dukungan untuk Paul juga banyak ya, yeah. sehingga Paul bisa mengungguli kelasemen. Oke okay. kita menuju ke dewan juri kali ini. Kita mulai dari Bainul Daratista. dan tadi oh sudah siap -siap ada seri ofisien dari semua, tetap. Kita harus memberikan kesempatan ya. untuk memberikan lampu biru atau merah I untuk yeah. semua peserta. saya tuju. Tiga. Saya sudah menempat. Terima kasih, Mbak Indul. Masih tidak sabar menempat. Kami menembus, biru disana. Kita menuju ke Bunda Rita. <sukur> <Hai>. Tiga. Langsung. Waduh, waduh, waduh, waduh. Kita menuju ke BAMS, tiga, oh. hey. <SILENCIO> you, yaudah deh ya, juri petia-petia sekarang